بسم الله جل وعلا نحسن ونستعين ونسيد اعتمادنا ما يحيي بالله فلو بالله, بالله. وما يميتهم فلا سدينا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله Allahumma maha alim <coughs> dan maha tahu dan maha tahu juga Alhamdulillah atas nikmat dan doa yang Allah berikan kepada kita, kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu Ramadhan. Salawat dan salam dan mudah-mudahan senantiasa diterangkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang beliau dengan sepawat hingga akhir zaman. Sebelumnya saya mohon atas keterlambatan kita nah, Tadi ada doa untuk para pelajar, kemudian eh sangat-sangat di di saat semen. Nah, Makasih Alhamdulillah kita masih bisa Melanjutkan kejadian kita yang kedua kalinya Mengenai kitab Al-Qua'idul Akba' Empat kaidah Di dalam Islam Untuk memahami tentang Hakikat Tauhid dan hakikat Kesyirikan Di kesempatan yang lalu Kita telah membahas Mukaddiman yang pertama Atau bagian yang pertama Yang menjelaskan tentang Ya Tiga hal yang menjadi modal seorang untuk hidup berbahagia. Yang pertama adalah idza utiya syukara kalau dia diberi dia bersyukur. Yang kedua wa idza tulya ya, ya sabara kalau dia diberikan musibah dia bersabar. Wa idza aznaba istaghfaru dan jika dia berdosa dia Segera beristighfar Itu tiga modal Untuk ya, Agar seorang menjadi orang Yang berbahagia Selama dia Dan tiga hal itu Alhamdulillah di minggu yang, Atau di kesempatan yang sebelumnya Di bulan yang lalu kita telah Bahas secara detail Kemudian Syekh Muhammad Al tamini bila menazakan i'lam arsyadaka Allah li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuknya kepada engkau, agar senantiasa Mentaatinya Kembali di sini Syekh Muhammad mendoakan kita sebagai orang yang mempelajari kita beliau. Dan ini merupakan adab yang baik dari seorang pengajar, banyak mendoakan siapa yang diajarkan. Di sini ada kata-kata ulang, -kata ketahuilah, berilmulah. Dikarenakan kita memang wajib untuk berilmu agama Islam ini adalah agama yang dibangun di atas ilmu, bukan agama yang dibangun di atas kebiasaan dan bukan agama yang dibangun di atas persangkaan Tidak, tetapi ilmu merupakan sesuatu yang wajib dalam kita beragama ya. yang mana Allah Ta'ala Hukuman di dalam surat Yusuf Ayat yang berseratus delapan. Kulhadhi sabili adu ilahul Allah ala basirah. Katakanlah Muhammad. Aku meniru kepada Allah di atas basirah. Ana wamani tabani. Saya dan orang yang mengikuti Yang dimaksud dengan basirah adalah ilmu yang dalam, ilmu dan keyakinan yang dalam. Itu adalah basirah oleh karena para ulama menjelaskan kita wajib berilmu dan nabi saw telah bersabda dalam hadis yang wajib belum majhul ilmi fariq atau nonadapul muslim menurut ilmu itu hukumnya wajib atas tiap muslim dan masuk di dalamnya muslim dan perintah agar kita berilmu itu banyak di antaranya adalah di surat Muhammad ayat yang ke sembilan Allah subhanahu wa taala berkemanafahlah anak mula ilahin Allah was takdir takdir berilmulah ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan meminta ampunlah kepada meminta ampunlah kepada Allah ya. oleh karenanya al imam al Bukhari Beliau menyusun satu bab dengan judul Babul ilmu Oblal qawli wal aman yeah. Bab berilmu dulu sebelum ya berucap dan berbuat. Karena memang kita itu wajib berilmu dulu Kalau yeah. mau sholat wajib tahu kita Ilmu sholat ya, Mau berjualan wajib tahu kita Ilmu berjualan dan seterusnya Bilam arusada kaum Allah mulek Semoga Allah menunjukimu kepada ketakatannya. Arusada itu berasal dari kata arus. Yang mana arus itu artinya adalah ya petunjuk yang dengannya seorang tidak akan tersesat Itu adalah harus petunjuk Dan kita ketahui bersama bahwasanya Hidayah itu terbagi menjadi dua Hidayah apa saja Hidayah Taufiq Dan Hidayah Al-Irshad Hidayah Taufiq itu hanya Allah yang memilikinya. Apa yang dimaksud dengan hidayah taufik? Yaitu ketika seorang mengamalkan apa yang telah dia ketahui dari kebenaran. Itu adalah hidayah taufik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Itu sering kita dengar di akhir ceramah-ceramah. Ya. Hidayah Taufik ini hanya milik Allah. Oleh kerana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qasos ayat yang ke-56. Allah SWT berfirman mengenai Abu Talib. Barman Rasulullah SAW. Inna kala tahdi man ahbat walakinna Allah yahdi man yasharaq. Sungguhnya Engkau, Muhammad, tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Nabi Muhammad, saw, itu sangat mencintai pamannya Abu Talib. Namun Allah Swt sudah mentakdirkan bahwasanya Abu Talib akan meninggal di atas agama nenek moyangnya. Ini adalah hidayah atau taufik hanya ada pada tangan Allah Swt, hanya ada pada sisi Allah SWT. Yang kedua adalah Hidayah tul wal bayat Atau hidayah tul irsyad Hidayah yang Tujuannya adalah hanya Menjelaskan Ya Kalau yang pertama tadi apa Hidayah yang tujuannya adalah Agar orang mengerjakan Hidayah tersebut Yang kedua adalah hidayah yang Sifatnya hanya menjelaskan Dan ini dimiliki oleh Rasul Rasulullah S.A.W Dan para du'at, para da'i ini dimiliki oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala berjulman. Di dalam surat Ash-Shura ayat yang ke-52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad itu akan memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Sesungguhnya engkau Muhammad akan pasti memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Itu hidayah apa? Hidayah bayat, hidayah hirsat, hidayah yang sifatnya hanya menjelaskan. Maka arush Ar ini bisa terkumpul padanya dua hidayah yaitu seseorang mendapatkan hidayah untuk mengetahui apa itu kebenaran dan seseorang mendapatkan hidayah untuk melaksanakan dan mengamalkan kebenaran tersebut. Itu yang dimaksud dengan arush. Ar menggabungkan antara ilmu dan amal. Ini doa yang sangat agung yang diucapkan oleh Syekh Muhammad Tamimi. Keturulah semoga Allah memberikanmu kepada dirimu arus hidayah untuk mengetahui kebenaran dan hidayah untuk menjalankan kebenaran. Dan ini adalah jalan yang lurus Allah SWT memerintahkan Kita berdoa Minimalnya 17 kali Sehari semalam Dengan doakan Indina sirotol Mustatim tunjukkanlah kepada kami Jalan yang lurus Ini doa yang paling wajib yang kita ucapkan Siapa mereka? Sirotol Yadina anamta ta'ala Itu jalan orang-orang yang Kau berikmat kepada mereka di dalam surat ya, An-Nisa ayat yang ke 39 puluh sembilan Allah swt menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan mereka. Ya, Ulaikal-lamin an an-nabiyin wa siddi'in wa shuhada' wa salihin wa khusnul ulai karfiqoh yang dimaksud dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari kami adalah an-nabiyin para nabi was-siddiqin yaitu para siddiq dan syuhada para syahid dan orang-orang yang saleh dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh wa <tik> yuriddul du bi alaihim walad bukan jalan orang-orang yang sesat bukan jalan orang-orang yang dimurtai dan jalan orang-orang yang sesat ini setiap hari kita ucapkan doa Agar Allah s.a.w. senantiasa Memberikan hidayahnya kepada kita Kenapa? Karena yang namanya hidayah itu Lebih penting dari makan dan minum Orang kalau tidak makan dan minum Ujung-ujungnya apa? Sakit kemudian meninggal Ujungnya hanya di kehidupan dunia Namun ketika seorang tidak mendapatkan Hidayah dari Allah s.a.w. Maka ujung-ujungnya adalah Neraka jahat Dan wajahnya Terima kasih Maka yang dimaksud dengan hidayah di dalam akhir surat al-fatihah itu adalah Agar kita tidak menjadi orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran namun tidak mau mengamalkannya. Contohnya adalah orang-orang Yahudi. Dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Yang beramal namun tidak berlandaskan kepada ilmu. Siapa mereka? Contohnya adalah orang-orang dasar. Mereka semangat beramal namun tidak berlandaskan ilmu. Maka setiap hari kita berdoa dengan doa yang akum ini. Agar kita menjadi orang yang mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Iaalan arshadak Allah di tawati. Semoga Allah memberikan petunjuk rusknya agar untuk mentaati Allah Subhanahu Wataala. Anal Hanifiyah Ibrahim antabul Allah wajah mukhlisar lah Sesungguhnya Hanifiyah. Itu agamanya Nabi Ibrahim. Apa yang dimaksud dengan Hanifiyah? Kata beliau antah budamah wakdah mukhlisulahati. Engkau beribadah kepada Allah saja dengan ikhlas sebenarnya sebenar hanya muni mencari rido Allah sembari matam. Maka yang dimaksud dengan al-Hanifiyah itu ketika seorang condong kepada ketaatan dan menghindari kemaksiatan dan ketika seorang condong kepada tausir dan menghindari kecurikan ini adalah al-hanifiyah berdasarkan perkataan syekh ahmad bin tamimi ini dan hanifiyah ini Terbagi menjadi dua Hanifiyah secara umum Dan hanifiyah secara khusus Apa yang dimaksud dengan hanifiyah? Hanifiyah secara umum artinya Islam itu sendiri Itu hanifiyah Islam Dan seluruh nabi itu agamanya satu Walaupun syariatnya berbeda-beda Ya, Oleh kerana Nabi S.W.A. Berbesar da'an dia di Nuhu Mbahim Para Nabi itu agamanya satu Walaupun syariatnya Berbeda-beda Orang kalau mau tobat Di zaman Nabi Musa Itu harus seperti apa Harus saling Membunuh Sebagaimana Allah S.W.T. Kisahkan dengan surat Al-Baqarah mereka ketika bertobat itu diperintahkan untuk saling membunuh. Dikumpulkan di satu tempat, silakan saling membunuh. Itu syariat sebelum kita. Alhamdulillah kita sekarang berada di dalam syariat yang sangat mudah. Kalau mau tobat, tinggal memenuhi tiga atau empat syarat tobat. Apa syarat tobat? Yang pertama menyesal. Kita wajib menyesali perbuatan dosa tersebut. Nah, kemudian yang kedua apa? Segera melepaskan dari dosa tersebut. Jangan terus berbuat dosa. Saya sudah tobat, tapi masih dikerjakan. Ya, ini bukan tobat. Saya menyesal sebenarnya. Tapi masih terus dikerjakan, maka ini belum terpenuhi syarat Taubat. Kemudian yang ketiga, ya adalah dia berjanji Tidak akan mengulangi Dosa itu lagi Ini tagih syarat Wajib ada pada Kemaksiatan-kemaksiatan yang ada Adapun jika Dosa itu berkenaan dengan Hak anak ada Hak manusia Maka ditambahkan syarat yang keempat Apa itu? Mengembalikan Hak manusia tersebut Misalkan ada orang yang pernah minjam uang. Kemudian tidak dikembalikan, dia berniat sudah tidak akan mengembalikan. Nah, ketika dia bertobat, di samping dia memenuhi tiga yang, syarat yang tadi itu, menyesal, kemudian berhenti dari dosa tersebut, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian dia wajib untuk mengembalikan hak Demikian juga orang yang mencuri, Orang yang rampas Itu wajib dia ya, mengembalikan hak manusia okay. Maka syariat kita ini syariat yang mudah Tidak mesti kita harus saling membunuh Ketika baru Apapun dosanya Bahkan dosa yang paling dosa Adalah kesyirikan Itu cukup dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Watuubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang beriman agar kalian beruntung di taubat Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman innallaha yaghfiru dzulumat jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengampuni seluruh dosa dengan syarat apa? Harus bertawubah Kemudian pengertian hadisnya yang kedua Adalah Kita Menghadapkan diri kepada Allah Dengan tawhid Kita menghadapkan diri kepada Allah Dengan tawhid Ya Dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala Sudah jalan kita ini satu Sudah menuju Allah subhanahu wa ta'ala ya. Maka Seorang muslim itu ketika Hendak beramal dia harus berhenti dulu Ini amalan saya ini Untuk apa Untuk dunia kan Untuk pujian kan Atau untuk mencari rito Allah kalau mencari tidak Allah serahkan saja. Ya, Dikatakan Nabi saw pernah berserda'in dalam amalu bin niyat. Sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung dari niatnya. Wa inna malikulimbrin ma'adah dan seorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang diniatkan. Maka ikhlas merupakan salah satu syarat Di antara diterimanya amalan seseorang. Ya. Di sini al-musannif mengatakan bahwasan hanifiyah itu adalah agamanya Ibrahim. Apakah hanifiyah ini khusus agamanya Ibrahim? Jawabannya tidak. Ya, bukan hanya agama Ibrahim. Agama seluruh nabi berpaling dari kesyirikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari kemaksiatan dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini agama seluruh para nabi. Namun sehidisini mengkhususkan Nabi Ibrahim dikarenakan Nabi Ibrahim merupakan panutannya orang-orang yang bertauhid. Panutannya orang-orang yang bertauhid. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat an nahl ayat yang ke-123. Allah Subhanahu wa taala berfirman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 kesinikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim, demikian juga kita sebagai umatnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul sadaqallahu." Katakanlah, "Maha benar Allah." Ini Ucapan ini tidak mesti kita ucapkan ketika selesai baca Quran saja. Ya, tidak ada kekhususan bahwa saudara Allah itu khusus ketika membaca Quran saja. Kapan saja kita bisa ucapkan saudara Allah, pula Katakanlah saudara Allah, maha benar Allah. فَاتَّبِعُ مِنَ الَّتِي بَرَاهِمَ فَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ النُّشِرِينَ Dan ikutilah oleh kalian agamanya Nabi Ibrahim ya yang lurus dan dia bukan termasuk orang-orang yang kusyri. Apa tadi agama Ibrahim? Agama yang meninggalkan kesyirikan menuju tauhid. Berpaling dari selain Allah dan menuju Allah Subhanahu wa ya. Sampai sini masih bisa dipaham? Masih kita awal kalau ada yang mau ditanya tulis dulu nanti tanyakan ya. Oke. Dan nabi Ibrahim itu disebutkan oleh Allah swt sebagai panutannya orang-orang yang bertakib, orang-orang yang mengesahkan Allah subhanahu wataala. Allah SWT di surat An-Nahl ayat yang ke-120 menjelaskan bahawa Nabi Ibrahim itu panutannya orang-orang yang bertauhid. Allah SWT di surat An-Nahl ayat yang ke-120 menjelaskan bahawa Sayyid Nabi Ibrahim itu Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah panutan. Di antara penggunaan ummah adalah panutan. Dia itu sangat taat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walam yakub minal musyrikin Dan dia bukan termasuk ke dalam orang-orang yang berbuat Kesyirikan Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita itu tidak hanya cukup Meninggalkan kesyirikan Bahkan kita jangan sampai Bergabung dengan orang-orang Yang berbuat kesyirikan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Walam yakub minal musyrikin Dan Nabi Muhammad itu bukan termasuk orang-orang membuat ustaz. Di antara vedanya kita tidak boleh ya ingin menetap tinggal di negeri orang kafir. Ya sebagian kaum muslimin mengirim anak-anaknya untuk tinggal di negeri orang kafir sehingga agamanya terfitnah. Pulang-pulang dia mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Ta ta ta ya, ini menunjukkan akan kewajiban hijrah. Baik itu hijrah dari kekafiran menuju atau hijrah dari Kemaksiatan menuju Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Kemudian Al-Musanif mengatakan Kama kawala ta'ala Wama kalaqtul Jinn wal-insa Illa li'am Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada ku semaka. Ibn Abbas menafsirkan apa yang dimaksud dengan li'abudun adalah li'wahidun. Agar mereka mengisahkan Allah subhanahu wa Kemudian al-musannif di sini mengatakan fa ila arusta anna allaha khalaqa li ibadatihi fa'lam anna al-ibadah la tusamma ibadatan illa ma'a Setelah Sesungguhnya mengetahui kami bahwasanya tujuan Allah menciptakan engkau adalah untuk mengibadatinya. Ini adalah tujuan inti kita. Tujuan inti kita ada di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah swt. Saja. Jika engkau sudah mengetahui bahwa saja tujuan engkau diciptakan adalah untuk beribadah, faklah kata beliau. Ketahuilah bahwa saja suatu ibadah itu tidak dinamakan sebagai ibadah kecuali harus bersama tawhid. Seorang itu tidak sah ibadahnya kecuali dia sudah bertawhid. Oleh karenanya ketika seorang ya mau masuk ke dalam agama Islam pertama yang disuruh adalah untuk mengucapkan dua kalimat syah. Dan itu adalah ucapan persaksian bahawa saya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Dan bahawa saya dan Muhammad adalah Apa yang dimaksud dengan ibadah? Karena di sini saya mengatakan Sembunnya Allah menciptakan kau untuk beribadah kepada ini Apa yang dimaksud dengan ibadah? maka ibadah itu ada dua pengertian. Pengertian secara umum atau pengertian secara khusus. Ibadah secara umum artinya adalah menjalankan syariat. Allah yang yang disertai dengan cinta dan ketundukan. Itu maksud daripada ibadah menjalankan syariat-syariat Allah yang disertai dengan kecintaan dan ketundukan. Ini inti dari ibadah, yaitu kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Dan syekhul Islam itu memberikan pengertian yang lain tentang ibadah secara umum ini yang ini mungkin sudah kita ketahui bersama. Ya. Ibadah itu adalah ismun jami'un bikulli ma yuhibbu wa yadhhabu min al-aqwali wal a'mal al-zahirati Ibadah itu adalah setiap perkara yang Allah cintai. Baik yang berupa perkataan maupun perbuatan. Baik yang nampak yang tersembunyi. Ini adalah ibadah. Semuanya masuk ke dalam ibadah. Apa-apa yang Allah cintai, yang Allah bintui, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu semuanya masuk ke dalam ibadah. Maka ibadah itu tidak hanya terbatas pada sholat, zakat, puasa, haji, tidak. Ibadah itu banyak. Orang bertawakal kepada Allah Ibadah bukan? Ibadah Orang merasa Kasihan ketika Melihat ada saudaranya Yang ditimpa musibah. Ibadah bukan? Ibadah. Ibadah Orang merasa senang ketika orang lain Mendapatkan nikmat Ketika seorang muslim mendapatkan nikmat Ibadah bukan? Ibadah Maka segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Ya Baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, nampak maupun tersembunyi itu adalah ibadah. Dan syarat ibadah itu ada dua Syarat diterimanya ibadah itu apa? Yang pertama harus ikhlas murni karena Allah. Yang kedua adalah harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pengertian ibadah secara Adapun pengertian ibadah secara khusus adalah Tauhid. Pengertian ibadah secara khusus adalah At-Tauhid. Sekarang, di sini Shane mengatakan, Ibadah itu tidak dikatakan sebagai ibadah, Kecuali harus ada Tauhid. Apa yang dimaksud dengan Tauhid? Apa yang dimaksud dengan At-Tauhid? Tauhid Secara umum artinya Kita mengiasakan Allah Di dalam hak-haknya Itu secara umum Kita mengiasakan Allah di dalam Hak-hak yang khusus Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti yang sudah kita pelajari ya Kita wajib mengiasakan Allah Di dalam tiga hal Yang pertama apa dalam hal Rububiyah. Kita meyakini bahwasannya Allah yang mengurusi seluruh makhluknya, yang telah menciptakan makhluknya, yang memberikannya rezeki dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita wajib mengasakan Allah dalam hal beribadat. Ibadah kita hanya boleh kita tunjukkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga dalam hal asma dan sifat. Kita wajib mengasakan Allah dalam hal nama-nama. Dan sifat Allah SemogaMu buat ramalan. Ya, yes. itu arti tawhid secara umum. Kita mengesahkan Allah dalam hak-hak ini. -hak. Dan arti tawhid secara khusus adalah kita mengesahkan Allah dalam peribadatan kita. Itu tawhid secara khusus. Kita mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Maka hak Allah ini terbagi menjadi dua ya, Berdasarkan pembagian Tauhid itu Hak Allah menjadi dua Yang pertama adalah hak yang berhubungan dengan Pengetahuan dan penetapan Hak yang berhubungan dengan Pengetahuan dan penetapan Atau keyakinan kita. Ya ini yang masuk ke dalamnya Tauhid Rububiyah dan Asma Wasifat Tauhid tentang kita wajib yakini Allah satu setiajat yang mengurusi Makhluknya. Dan Tauhid yang mengenai Nama-nama dan sifat Allah. Ini bagian Hak Allah yang pertama. Bagian hak Allah yang kedua adalah Tauhid yang sifatnya tuntutan. Tauhid yang sifatnya Permintaan. Apa yang diminta oleh Allah S.W.T. Yaitu agar kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tadi kita sudah tahu bahwa ibadah itu Tidak hanya sholat saja Dan seluruh ibadah itu Harus kita tujukan Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya Kesirikan juga Itu tidak hanya terjadi Dalam hal ibadah saja Sebagaimana tawhid Tadi dituntut tiga hal ya, Pengetahuan tentang nama-nama Allah, tentang sifat Allah Pengetahuan tentang Allah yang telah menciptakan Selain makhluk ya. Demikian juga Kita harus menentukan Allah dalam hal peribad, Peribadatan kita juga Sebaliknya Kesirikan juga tidak hanya terjadi Ketika seorang menyembah Kepada sayur Allah SWT saja Namun kesirikan juga Bisa terjadi ketika seorang Meyakini adanya zat yang Mengurusi makhluk ini Selain daripada Allah yang telah memberikan rezeki kepada makhluk ini Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Atau ada orang yang memberikan Nama anaknya dengan Allah misalkan. Ini juga merupakan Bentuk kesilikan Karena Allah merupakan nama yang khusus Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Atau ar razzaq Ini juga nama yang khusus bagi Allah subhanahu wa Zat yang maha memberikan rezeki Ar-Rahman Ini nama yang khusus bagi ada Adapun ada sebagian nama Yang boleh kita Berikan untuk anak kita Seperti rahim Ini boleh, kenapa? Karena memang sifat rahim itu Tidak khusus bagi Allah saja Bahkan Allah s.a.w Waka nabil mu'midi Na'ruf ra rahim Nabi s.a.w Itu untuk orang-orang beriman Ra'uf lembut dan penyayang Maka rahim ini adalah Sifat yang tidak hanya khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sana ada nama-nama yang boleh kita pergunakan untuk anak kita, ada yang tidak boleh. Namun ketika semuanya ditambahkan kata 'Abdun', semuanya jadi boleh. Mau Abdurrahman, Abdum, apa saja dia karena nama-nama Allah itu menjadi boleh selama ditambahkan kata 'Abd'. Baik. Kemudian syirik ini terbagi menjadi dua: syirik besar dan syirik kecil. Syirik jika dilihat dari ya apakah amalan itu atau kesyirikan itu merusak sebagian amalan atau merusak seluruh amalan itu terbagi menjadi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar adalah syirik yang menghapuskan seluruh amalan. Dan yang kedua adalah syirik kecil, syirik yang hanya menghapuskan amalan yang tercampur dengan kesyirikan saja. Misalkan orang riya ketika sholat Riya adalah bagian daripada syirik kecil, maka yang batal adalah hanya salatnya. Adapun amalan-amalan itu tidak batal. Adapun syirik besar Contohnya adalah orang yang ya meyakini adanya pencipta selain Allah, atau ada orang yang sujud kepada kuburan atau sujud kepada selain Allah. Ini syirik besar. Maka amalan itu jelas terhapus dan seluruh amalan juga akan ikut terhapus. Soalnya, maka di sana ada 14 bahaya kesyirikan yang dijelaskan oleh para. Setidaknya ada 14 poin Tentang bahaya kesyirikan ya. Yang pertama Di antara bentuk bahaya kesyirikan ya, Terutama syirik besar Itu akan menghapuskan Dan merusak amalan seseorang Itu bahaya kesyirikan Dalilnya ada pada surat Az-Zumar ayat yang ke 65 Allah subhanahu wa taala berkata: "Walaqul uhiyilaika wa ilaladina minu qablik la'in ashruqtalayhabatul n'amal, wala taqulina min alfasil. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau dan orang-orang tundabina -orang di sebelum kamu." apa yang diwakilkan, jika engkau berbuat kesyirikan maka akan terhapus amalatmu. Subhanallah. Ini diucapkan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jika engkau berbuat kesyirikan niscaya terhapus seluruh amalatmu. Namun tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mungkin berbuat syirik. Ini merupakan bentuk ancaman bagi kita. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja diancam, kalau dia berbuat kesyirikan akan terhapus amalannya, apalagi kita. Kemudian yang kedua diantara bahaya kesyirikan dan ini mengenai syirik besar yaitu mengekalkan seorang di dalam api neraka. Wa yasebilla. Allah swt bersuara dalam surat. Al-Maidah ayat yang ke-72. Innallazina yushrikuuna billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'waahunn wa mal min anshor. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga dan tempatnya akan berada di dalam neraka. Allah haramkan baginya surga. Itu orang-orang yang berbuat syirik, syirik besar. Adapun syirik kecil itu masih ada kemungkinan dia masuk ke dalam surga Allah Swt. Namun ini perlu dipahami, yaitu ketika seorang mati dalam kondisi kesyirikan. Adapun orang kalau sudah bertobat dari dosa kesyirikan maka Allah Swt. Saya akan mengampuni dosa-dosa. Kemudian yang ketiga diantara dosa atau kebahayaan dosa syirik adalah, ya akan menjadikan amalannya berterbangan sia-sia. Jadi amalan yang tercampur syiriknya itu terhapus, kemudian amalan yang lain juga akan sia-sia. Dariilnya adalah di surat al furqan ayat yang ke 23 puluh Allah subhanahu wa ta'ala bersulman ya. Dan kami Sungguhkan kepada mereka Tentang apa yang mereka kerjakan Kami jadikan amalannya Berterbangan seperti Demu yang terbang Ini bahayanya dosa syirik. Tidak hanya menghancurkan Amalan yang tercampur dengan kesyirikan Bahkan seluruh amal juga akan terhapus tadi. Kemudian diantara bahaya syirik adalah syirik merupakan kezaliman yang paling zolim. Tidak ada kezaliman yang lebih zolim daripada kesyirikan. Dalilnya adalah di surat Tuhman ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qala وَلَقَدْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Di surat Luqman ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa menjelaskan dan ingatlah ketika Luqman Nabi Luqman alaihi berkata kepada anaknya ya bunayya la tusyrik billah wahai ananda jangan membuat syirik kepada Allah in asyirkalakul munadi sesungguhnya syirik adalah ketoliman yang paling besar kemudian yang keenam di antara bahaya syirik adalah merupakan sebab seseorang ya senantiasa dihantui rasa takut Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Dan ulama tafsir menjelaskan yang dimasukkan dengan kegoliman di ayat al-an'am ayat 82 ini adalah kesyirikan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Jadi syirik itu merupakan sebab ya hilangnya keamanan dari diri kita. Bahkan kita lihat bagaimana negara-negara yang dipenuhi dengan kesurikan itu luar biasa kemaksiatannya. Itu sudah menjadi kebiasaan. Ketika suatu negara Tauhid tidak tegak di situ maka akan tersebar berbagai macam kemaksiatan, rampokan, persinahan, pencurian, penjarahan dan terusan. Sebaliknya ketika Tauhid itu tegak maka Ya kemaksiatan akan sangat tertekan. Seperti di negara Saudi, orang ya kalau meletakkan mobil di pinggir jalan itu biasa saja. Imam masjid di tempat dulu saya tinggal sholat itu setiap subuh menghangatkan mobilnya itu sambil dia sholat. Bayangkan kunci mobil dibiarkan di dalam. Kalau di sini kira-kira gimana? Jangankan kuncinya dibiarkan, ya. Sudah diambil saja masih dicongkel. Kalau ada barang di dalamnya di, dipecahkan kacanya. Bahkan ada ya, cara yang terbaru itu hanya dengan cairan sedikit atau zat sedikit dicampur air liur kemudian dilemparkan pecah kacanya dengan mudahnya semua. Ini ketika tauhid tidak tegak orang akan mudah berbuat maksiat. Ya. Kenapa? Karena tidak ada rasa pengagungan ya kepada Allah Swt di dalam. Kemudian diantara bahaya syirik adalah merupakan sebab kebinasaan Oleh karenanya Nabi Alaihi Wasallam pernah bersabda Ijtanibu as-saba'al-mubiqad jauhilah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan Maka para sahabat bertanya apa itu hai Rasulullah Maka Rasulullah SAW menjelaskan diantaranya adalah berbuat kesyirikan kepada Allah Kemudian yang kedua sihir Yang ketiga Membunuh jiwa Yang diharamkan oleh Allah Yang keempat Memakan harta riba Yang kelima Memakan harta anak yatim Yang keenam Yaitu berpaling Dari peperangan ketika Peperangan itu tegak Ketika jihad itu tegang Misalkan lakot dar mudah-mudahan Allah tidak menaklirkan ya. Benda, Belanda balik lagi ke Indonesia Kata presiden kita, kita wajib seluruh rakyat Indonesia Wajib mengusir Belanda tersebut Maka kita semua menjadi wajib Laki-laki dewasa wajib mengusir penjajah tersebut Maka ketika ada orang yang berbalik Kabur dari peperangan tersebut Maka itu hukumnya dosa besar Kemudian yang ketujuh yang terakhir yaitu menuduh seorang wanita yang suci dengan perbuatan zina. Itu ada di dalam riwayat Bukhari nomor 2560 Berbuat syirik, sihir, membunuh, makan riba, makan harta anak yatim, kabur dari peperangan, kemudian menuduh wanita yang suci dengan berzina. Wallahu <tuh> Dan Allah Swt juga bersumbang dalam surat Al hajj ayat ke 31 menunjukkan akan bahawa saya dosa syirik itu membinasakan sara. Waa yusyirik billah, fakannama khrro min al-sama, fatahtofu al-tayrub. Fatahtofu al-tayrub awi tahbihi arrih fi makanin sahir. Orang yang buat syirik itu dia diibaratkan seperti Orang yang jatuh dari langit. Kalau ada orang yang jatuh dari langit, kira-kira binasa atau tidak? Pasti binasa. Kemudian ditambah itu disamber oleh burung. Udah dilemparkan dari langit, dilak disamber oleh burung sehingga empas saja lebih keras, bahkan wahwatahwi birni. Kemudian ya dilemparkan pula oleh angin. Bayangkan sudah terjatuh dari atas langit, dihantam oleh burung, diterbangkan oleh angin. Kira-kira bagaimana itu? Tentu ini merupakan kebinasaan di atas kebinasaan. Itu permisalan yang Allah sebutkan bagi orang yang buat kesyirikan, pasti binasa. Kapan ketika dia belum bertobat. Kemudian di antara bahaya kesyirikan bahwasanya ya Allah mengecap orang musyrik itu Sebagai orang yang Najis Mengecap orang yang berbuat syirik Sebagai orang yang najis Allah SWT Di surat At Tawbah Ayat yang ke-28 Ya ayuhalladina Amanu innabal musyrikuna Najis Wahai orang-orang iman Sebenarnya orang-orang musyrik itu Najis Najis apanya Najis keyakinannya najis akidahnya bukan najis badannya oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa kalau ada bejana yang telah dipakai oleh orang non muslim itu masih boleh kita pakai tanpa harus kita cuci dulu kecuali kalau memang keluarga itu dikenal memakan yang najis, memakan daging babi, mak itu jelas harus dicuci. Tapi kalau ya bejana bekas Non-Muslim yang dikenal dia tidak suka makan daging babi, daging anjing, maka ini pejalanannya su suci. Kenapa? Karena Allah Salatul Harom bersumpah bahwa lapak di Ka'bah tidak ada dan suku kami telah muliakan anak ada. Anak-anak itu suci. Ya. Adapun yang dimaksud dengan najisan di dalam ayat ini itu najis akidahnya, najis keyakinan sehingga mereka tidak boleh masuk ke dalam masjidil Haram atau masjid Nabawi. Ya, sudah habis waktunya. Mula lagi. Pertanyaan, silakan. Kalau mau ada pertanyaan, silakan. Barangkali ada yang tidak jelas. Ya, silakan. Alhamdulillah. Hmm, ya. Ya. ya, ya, Itu para ulama menjelaskan bisa dengan dia banyak berbuat amalan soleh dengan amalan yang sebaliknya. Ya, misalkan berkenaan dengan harta maka dia banyak bershol dako. Ya. Atau dia juga bisa bersudako atas nama orang itu bisa. Saya bersudako atas nama orang itu sebagai rasa taubat sendiri. itu boleh. Ya bisa dengan cara seperti itu. Syukur-syukur kalau ketemu. Tapi kalau tidak ya sudah. Eh ya, misalkan dicari di Facebook namanya, ya atau di mana ya sekarang di Google cari-cari. Nggak ada juga ya sudah. Sudah kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala, kemudian kita berikan kepada orang lain dengan kita niatkan ya itu sebagai penghapus dosa kita dan kita kirimkan ta'ala kepada orang sebagai bentuk rasa taubat kita kepada Allah. SWT wallah taala. Itu bisa. Sih. Kita e, beramal dengan kebalikannya. Berhubungan dengan harta, dengan harta juga. Berhubungan dengan gibah misalkan. Ya. Sebagian orang mengatakan kita wajib meminta maaf walaupun tidak mesti mengatakan saya sudah menggibah kamu, tidak mesti. Ya. Namun sebagian orang mengatakan wajib kita minta maaf kepada orang tersebut. Nah, bagaimana orang yang sudah tidak ada, sudah tahu di mana yang loh enggak bisa tidak ada. Maka kita sebaliknya Banyak mendoakan orang tersebut ya. doa Dosa kita kepada dia Melewati lisan, maka kita sebaliknya Kita berbuat baik kepada orang tersebut Dengan lisan kita Banyak mengistighfarkan untuk dia ya. Banyak mendoakan dia Dan seterusnya Allah saya tahu anak Ya, silakan Tunggu selamat Bagaimana teman-teman juga kurang ya, hmm. jadi kita ada pengharapnya hmm. lebih hati-hati dalam tulis ini diulang lagi lebih hati-hati diulang saja ya. karena ini berhubungan dengan ee, kesahan sholat berbeda kalau najis kalau najis itu di maaf kita tidak tahu ada najis atau tidak ya maka ternyata ada najis maka ini dimaafkan sah. Kita. Berbeda dengan hadas ya. Kalau kita baru ingat oh ternyata saya belum wudu maka ini wajib kita memulihkan. Nah, dalam hal ini kita harus lebih berhati-hati melebihi hati-hati kita terhadap hadas. Wallahu taala. Ini kalau lebih bagus di kecuali kalau banyak. Kecuali kalau banyak sudah. Kalau banyak kan sudah bertahun-tahun salah situ. Kemudian baru tahu sih. Ya, karena memang kita di atas kita tidak kuat untuk ta'ala Kalau ada pun kalau satu mungkin lebih bagus di diulang saja. Kalau sekali salah terlalu bagusnya. Hindari berkuat kata dari depan berkuat. Baik. Bila sudah sering dilihat, apalagi sering kecil yang lain. khawatir tidak menyadari bahwa itu serikcil. kecil, seri kecil banyak. Kau indah dalam kecil adalah ketika seseorang menjadikan sebab yang bukan sebab. Ketika seseorang menjadikan sebab yang bukan sebab baik dari segi keilmiahan atau segi syariat. Ini menjadi syirik kecil. Ya. Itu yang pertama poinnya. Menjadikan sebab yang bukan sebab baik secara ilmiah atau syariat. Secara ilmiah misalkan kita tahu bahwasanya air itu membuat kita eh hilang bahaya kita. Pascadon menghilangkan pusing kita, itu terbukti secara ilmiah. Namun ada yang mengatakan kupu-kupu kalau masuk rumah berarti bakal mang ada daru. Ini secara ilmiah tidak ada, secara syariat tidak ada. Maka keyakinan seperti itu menjadi syirik kecil. Dan contohnya banyak. Duduk di atas meja diyakini akan banyak hutang. Ya. Itu merupakan bentuk syirik kecil. Kemudian yang kedua adalah ketika nas-nas menyebutkan itu syirik, ketika Al-Quran, ketika hadis Rasulullah s.a.w. menyebut itu syirik namun itu bukan syirik besar, maka itu masuk ke dalam syirik kecil ketika ada hadis yang mengatakan bahwasanya ini adalah syirik, namun bukan masuk ke dalam syirik besar, maka ini adalah masuk ke dalam syirik kecil contohnya apa? banyak Di antaranya adalah ya. Ketika Nabi S.A.W. bersabda. Man khalafah biwayi illa fa padika fara'u asyam. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah. Maka sungguh dia telah. Kufur atau syirik. Syirik ini syirik apa? Syirik kecil. Karena ini bukan masuk ke dalam perkara syirik besar. Kecuali ya, kondisi khusus. Yaitu ketika dia meyakini. Bahawa zat yang disumpahi itu. Zat yang dia pakai untuk bersumpah. Lebih agung daripada Allah. Ini beda lagi ya tapi kalau secara umum orang yang bersumpah dengan nama selain Allah itu hukumnya syirik kecil maka kita jangan sampai mengucapkan demi Allah demi Rasul ini yang masih banyak diucapkan sebagian kaum muslimin padahal itu masuk ke dalam syirik kecil itu khususnya bagi orang asmatam manhalafadlulillah kapan ashkafarawashu kemudian diantaranya adalah ketika seseorang mengucapkan La laulallah wafulan kalau bukan karena Allah dan si pula, tentu saya akan begini dan begini. Kalau bukan Allah dan si pula, tentu dan. Menunjukkan akan persamaan. Atau dia hanya menyebutkan nama makhluk itu saja. Kalau bukan karena ya Pak Dukun itu. Atau Kalau bukan karena si pula, tentu saya ini masih sakit. Kalau bukan karena oskadon, tentu saya ini masih sakit bias ya nisbatkan kesembuhannya itu kepada makhluk kalau bukan karena satpam tentu rumah saya sudah kembali kan? ya. ya itu diantar kan? kemudian ketika seorang mengucapkan masya allah wasi dan ini terjadi di zaman rasulullah SAW. ya atas kehendak allah dan kehendakmu ya maka nabi rasulullah saw marah ketika itu Ya, kemudian beliau mengatakan ulm masha allah wahda katakanlah Masya allah saja. Dalam riwayat lain dalam riwayat Nasai kalau saya tidak salah ya itu dijelaskan boleh kita mengucapkan nama selain Allah dengan kata-kata kemudian bukan dan kalau dan itu menunjukkan akan persamaan tapi kalau kemudian boleh kalau bukan karena Allah kemudian karena polisi mungkin saya sudah kerap. Kemudian karena kemudian itu tidak menunjukkan akan persamaan, ya e, atas kendak Allah kemudian fulan. Ya. Maka kalau kita mau bersyukur kepada para muslin kita ucapkan atas ya jasa atas karunia dari Allah kemudian para muslin, alhamdulillah masjid ini bisa berdiri. Nah, jangan sampai kita hanya mengucapkan. Alhamdulillah uh, atas jasa para Muslim ini. ini bisa berdiri. Allah semata-mata apa yang dimana Allah yang telah memudahkan kita untuk mendapatkan beriman. Ya, jadi itu kaidah 2 tadi itu kalau bisa dipegang Insya Allah kita tahu mana yang syirik kecil. Allah ketahui. Sudah itu ya, dua lagi, ya. Bapak sudah capek. Ini kalau sekiranya panjang ditutup saja ya. Kalau sekiranya panjang kita tutup saja. Ya. Oke, ini mengenai tentang hijrah. Ada orang yang hijrah. Ya, secara mungkin sebelumnya mungkin dia berbuat kemaksiatan, kemudian Uh, dia sudah bertaulah hijr. Bagaimana dia jika masih tinggal di lingkungan kiswika? Kalau bisa kita pindah dari lingkungan kiswika. Kenapa? Kita khawatir azab turun Kita khawatir azab Tapi kalau tidak mampu sudah, kita berusaha untuk dakwah di tempat itu dan berdoa agar azab tidak. Adapun selain musirikan itu masih boleh kita tinggal. Selain musirikan itu masih boleh kita. Tapi lebih bagus kalau kita tinggal bersama orang-orang yang baik, baik. Itu yang terbaik. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya sudah kita tinggal di situ selama bukan kesi. Tapi kalau musirikan kita harus berusaha sebisa mungkin untuk berdoa atau kalau tidak kita. lihat kondisi kita terlebih jauh. Ini terakhir. Ya, apa hukumnya bekerja sebagai penyiar radio? Ini perempuan ya. E, mungkin untuk perempuan ada bagusnya tidak menjadi penyiar radio, kecuali kalau memang diakini radio itu ya internet. Khusus untuk muslimah Tapi kalau umum, kenapa? Karena suara wanita itu fitnah Saya tidak mengatakan ubat Suara wanita itu fitnah Walaupun kalau umum ya, Ada orang yang hatinya penyakitan Penyakit Maka dia akan terfitnah dengan suara itu Maka yang Kalau besar dihindari Namun saya tidak berani untuk mengharap Dengan syarat apa? Tidak boleh melemah-lemah kalau mulukkan melembang, bahkan suara dengan suara yang menggoda ini jelas haram. Wa la taqdani bil qaul kata Allah Subhanahu di surat Al Ahzab dan jangan engkau merendahkan atau yang melembutkan suara ketika berbicara dengan atau berkomunikasi bicara ya dengan orang-orang yang Bukan ada hubungan apa-apa dengan. Dia. Tidak boleh wanita harus tegas. Sara. Tidak boleh melembutkan Ya. Yeah. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat dan senantiasa untuk diri pribadi dan asal kita. Wassallallahu alaihi wa sallam. Barakallahu fiikum. Taqwa dan keberkahan selalu ingin senantiasa kita mohon kepada kita ini. Subhanallahi Assalamualaikum warahmatullahi